<sang ka S 2>「らっしゃ ピー や ティアラケンヤマンアティープロバーバーーロゴティアラティアラカムアデルオランサイブロムプロテイディアワーセティダプロテイアワーケティカカムブロムデカシティタニウムオレジディカカム Menurut saya suara kamu mirip Raisa hari itu. Tapi kalau saya sebagai produser musik, saya cukup untuk memilih kamu menjadi penyanyi yang akan membawakan sebuah lagu yang sangat enak untuk lagu saya. Artinya... Terima kasih. Artinya kamu cukup untuk、uh, lulus untuk menjadi penyanyi Indonesia yang bisa mengenakan lagu. Kamu bisa menghanyutkan hati saya s a m p a i meleleh gak karu-karuan. <tuk> gak karu-karuan, n y gak karu-karuan. Berantakan <tuk> tuh ya. <tuk> gak karu-karuan tak iya. <tuk> tak ron, karu、oh, ta ron karun ini. Iya, <tuk> tak ron karun ini. Tiara, tadi kan banyak berdebat sebelumnya sama Nuka ya. Tentang kompetisi dan juga komersil. Mungkin kamu salah satu buat aku ya pribadi ya. s a y a aku gak wakilin temen-temen yang lain. Karena kita bisa berbeda, tapi menurut aku... kamu tuh salah satu yang bisa menggambarkan kompetisinya bagus, k o m e r s i l n y a juga kelihatan. Jadi setuju, setuju. menurut aku、setuju. ya seperti ini kamu, kamu ada powernya kelihatan, dinamikanya dalam bernyanyi itu ada, kamu bangun lagunya dari pertama sampai klimaksnya itu ada tapi masih enak jadi kalau n gak g usah lihat kamu juga di radio atau di mana nonton tuh dengar suara kamu aja t e t a p terhanyut gitu jadi Buat aku, aku seneng Tiara ada di Idol Season ini karena aku pikir kamu salah satu yang...、Uh, apa ya, kualitasnya tuh secara kompetisi dan komersil itu sudah lengkap gitu. Jadi tinggal kamu gimana meningkatkan kemampuan kamu. Ya penyanyi masa depan Indonesia ya ada di dia sebetulnya.、Yeah. Dari Jember juga ya? Dari Jember, gambarannya Dari adalah... Dari Jember kak, iya. Aku bilang bahwa bernyanyi harus empat faktor bisa dipenuhin dengan baik, karakter... Kamu memiliki karakter kuat, tadi bisa menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh penciptanya sendiri Lagunya udah meledak, saya Indonesia udah dengerin lagu ini dengan baik Dengan cara si penciptanya Satu karakter, dua Nomor dua, kamu menarik, cantik Pembawaan tadi di atas panggung sangat, aku bilang sangat profesional Kamu menyanyikan pembawaan, kamu memainkan tanganmu dan segalanya mimik yang kamu mainkan Kamu sangat bisa memanai di atas panggung ini adalah panggung saya Itu, itu menarik. Oke k a t e r pertama,、Habis、kedua sekarang, menarik kita, ketiga. Ya, kamu cerdas, kamu m i l i h improvisasi tadi. Improvisasinya di luar aslinya dan di luar juga pikiranku tadi kamu gak akan ngambil setinggi itu. Tapi kamu ambil setinggi itu. Itu artinya kamu bisa memandai dengan kecerdasan dan kemampuan kamu dengan baik. Kamu mengolah itu dengan tepat. Yang terakhir lagi,、cari. yang terakhir yang keempat adalah kamu berenergi di atas panggung ini. Kamu menghipnotis kemampuan orang disini yang melihat kamu terhipnotis dengan apa yang、Hanya. kamu t a m p i l Menghipnotis kemampuan <tuk> orang maksudnya omong. Enggak menghipnotis orang yang mungkin yang seneng akan bisa terhibur, yang apapun perasaannya akan terwakili. Yang gak seneng jadi terhanyut. Kakek e n c a n g k e m a r i ini. <tuk> orang lagi komentar ngomong wai. y a kan kamu a t k Aku bilang apa Maya, ini yang bilang kayak kamu tadi, dia bilang b a k Maya untuk, untuk rekaman, ini udah perfect. Iya.、Yeah. Ini 4.0 ini ya. 4.0.、Yeah. Tiara 4.0. Oke、oh, okay. okay, sebentar sedikit a a、oh、tadi Mas Anang、uh, mengkutip s a t u kalimat yang unik menurut saya. Yaitu bahwa, siapa sorry. Tiara. Ya. Tiara ya. ini penyanyi masa depan Indonesia, dari Jember. Iya kan? Iya. Kalau Mas Anang menurut saya penyanyi masa lalu. <laughs> どうしたの